para saksi bahawa Muhammad adalah hamba dan sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba huda Pada kajian hari ini insya-Allah kita akan gunakan untuk tanya jawab sekian pertanyaan belum sempat terjawab mengingat waktu yang sempit sehingga sudah berlalu sekian bab namun ada beberapa pertanyaan yang belum sempat e, terselesaikan atau terjawab insyaallah pada hari ini kita akan gunakan untuk... Uh, tanya jawab... 6... Nah. Hobot... Ya... Yeah. Ya... Yeah. Mengingkari kemungkaran dengan Tangan Atau hukum mengingkari Kemungkaran dengan Kekuatan Itu Barakulofikum Disesuaikan dengan kondisi dan keadaan Kondisi dan keadaan Suatu permasalahan kalau permasalahan itu terkait dengan sebuah rumah tangga yang berada di ruang lingkup tanggung jawab pimpinan rumah tangga seorang ayah, maka memungkinkan bagi seorang ayah untuk berupaya mengikari kemungkaran dengan tangannya. Nah, contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memerintahkan kepada umatnya Untuk mulai memerintah Menyuruh putranya Sholat pada umur 7 tahun Kalau dia gak sholat pada umur 7 tahun Ya dinasehati aja Dengan lisan tapi kalau sudah umur 10 tahun Maka Rasulullah Mengizinkan untuk apa? Merubah kemungkahan itu dengan Tangan, dipukul Nah maksudnya dengan tangan ya boleh juga dengan rotan ya. nah, Maksudnya seperti itu Boleh dengan rotan atau sesuatu yang tidak membahayakan Itu kalau ruang lingkupnya atau skup permasalnya seputar rumah tangga Maka sang ayah yang punya tanggung jawab, punya kemampuan Untuk melakukan hal itu maka silahkan tapi kalau dilakukan oleh kakaknya nah ini masalah. Ya, kalau dilakukan oleh kakaknya yang di atas dia umurnya 2 tahun 3 tahun bisa jadi masalah. Kakak mukul, nah itu bisa melawan adik. Nah, ya, bisa melawan dia puku balik pukul. Akhirnya jadi perkelahian kan. Nah, lebih bahaya lagi kalau sang adik bisa ambil batu dan yang lainnya karena setara. Tapi ada juga seorang kakak yang punya wibawa Di hadapan adiknya silahkan juga Tapi seorang ayah Umumnya ya, ya umumnya Lebih disegani oleh anak Begitu juga kalau skupnya lebih luas lagi ya. Dalam sebuah Lembaga pendidikan Maka seorang pengajar Seorang ustaz ya, Bisa mengingkari kemungkaran dengan tangannya Tapi sulit untuk Bisa dilakukan oleh sesama Murid, ini contohnya. Begitu juga kalau seandainya masalah itu terkait dengan umat, terkait dengan masyarakat, maka yang berhak untuk melakukan hal tersebut adalah waliul amr, seorang pemimpin komer, misalkan. Untuk mengatasi dia laporkan aja. Jangan pakai kekuatan sekelompok orang Karena suatu saat mungkin si peminum kamar ini punya kekuatan juga Suatu saat ya. Baik kekuatan pribadi Dia ngincer, oh ini ini, ini yang bukulin saya ya, Nanti Dia bisa ambil senjata Dia bisa balik pukul ya. Akhirnya terjadi fitnah di lingkungan Terjadi permusuhan Permataan yang seperti ini Dan yang semisalnya Itu adalah Wawenang Waliul Amr Menghancurkan kafe Misalnya Serahkan kepada Waliul Amr Yang punya kekuatan untuk itu Didukung Waliul Amr, diberi nasihat Kalau tidak punya keberanian Diberi nasihat Via surat, kalau bisa telepon Telepon ya. Dengan bahasa yang baik Diberi masukan, biar mereka pelaksananya. Lebih-lebih kalau kemungkinan itu terkait dengan adanya hukum had Hukum had ya. Hukum had itu seperti pencuri dipotong tangannya Pezina dicambuk atau dirajam Yang membunuh dibunuh Dan yang semisalnya ini namanya hukum had ya. Itu murni mutlak hak waliul amr Jadi tergantung apa Permasalahannya Wallahu ta'ala ahlam Kadang-kadang seorang waliul amr atau se seorang kepala rumah tangga Secara fisik dia punya kemampuan Secara fisik dia mampu untuk mencegah anaknya dari kemungkaran di waktu itu Tetapi bisa saja ada efek negatif lain Si anak bukannya dia malah jerat Merasa tertantang dia Akhirnya semangkit jadi maka di dalam kondisi seperti ini seorang kepala rumah tangga menimbang oh, berarti belum saatnya saya mengingkari kemungkaran atau mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh anak saya ini dengan kekuatan turun pada peringkat berikutnya yaitu dengan nasihat jadi barakallahu fikum semua itu kembalinya kepada pertimbangan maslahah dan maksada efek positif dan efek negatif wallahu taala alam besawa nعم nah. ya ya masih dipertimbangkan dipermasalahkan apakah itu boleh dinyatakan sebagai hadis yang marfu' ataukah tidak karena tariq bin Syihab Memberitakan suatu kejadian Yang terjadi pada umat yang Sebelumnya Terjadi pada umat sebelum umat Muhammad Alaihi Wasallam Yang dia tidak akan berkata Seperti itu Kecuali dia telah pernah mendengar berita itu Secara marfu Atas dasar itu memungkinkan untuk dihukumi marfu Namun cukup berhati-hatilah Dalam masalah ini ya, Cukup berhati-hati dalam masalah ini Nah Ya tergantung. Atau, kalau bisa dijadi hukumin Markul ya bisa disampaikan sebagai Hujjah. Bisa. Nah, minimalnya perkataan Sahabat. Minimalnya itu adalah perkataan seorang Sahabi. Nah, berkhodam. Wallahu a'lam. Nah. Di si kota akan dibahas bab yang akan datang ya. Oh gitu. Ya. Biar nanti aja jawabnya. Kalau saya dibahas di babnya, biar lebih lebih luas. Nah. Mungkin ada yang lainnya? Nah. Gimana? secara hukum sholatnya sah sah saja. Nah, pertanyaannya hukum sholat di sebuah masjid yang di situ ada gambar manusia, iya yeah, gambar manusia. Jawabannya adalah secara keabsahan sholatnya maka sholat itu sah sah saja. Sholat itu dinyatakan batal apabila meninggalkan salah satu syarat dari syarat-syarat sah sholat. Kedua meninggalkan salah satu rukun dari rukun rukun salat. Nah, ini e, syarat atau ketentuan-ketentuan dinyatakannya sebuah salat itu sah. Lah, keberadaan sebuah gambar di masjid itu satu pelanggaran yang tidak terkait pelanggaran itu dengan salat. Contohnya kalau syarat sahnya salat duhur sebelum waktunya. Kalau sekarang misalkan jam 11 siang, ya, sholat duhur, maka tidak sah sholatnya, ya, karena belum masuk waktu sholat. Sholat sudah masuk waktunya, tetapi dia belum bersuci, belum berwudu, maka sholatnya tidak, tidak sah. Nah, begitu juga ketika meninggalkan rukun, misalkan meninggalkan bacaan al-fatihah secara sengaja, maka sholatnya tidak, tidak sah. Karena membaca Al-Fatihah adalah Rukun sahnya sholat Nah Terkait dengan itu ya, Gambar misalnya Atau beberapa pelanggaran yang lainnya Misalkan orang Sholat Memakai e, Apa namanya e, Baju dari sutra Pria dilarang kan ya Bagi seorang pria memakai baju sutra Nah ada larangan dari Rasulullah SAW Bagi kaum pria dari umat ini Memakai baju atau kain Yang terbuat dari sutra. Apakah solatnya sah ataukah tidak ya. Maka yang sah Dalam Kesimpulan pendapat dalam masalah ini Bahawa solatnya tetap sah Kalau dia melakukan hal itu dengan sengaja Maka dia berdosa nah. Begitu juga terkait dengan masalah gambar Lebih-lebih lagi karena sama sekali tidak terkait dengan rangkaian solat itu bagaimana caranya dinasehatkan kepada takmir dengan cara yang baik tuliskan dalil-dalil dari Al-Quran, dari sunnah Rasul ini Pak Takmir ada beberapa hadis dari Nabi bahwa tentang hukum Iya diterima Alhamdulillah, tidak diterima ya Alhamdulillah juga sudah menyampaikan nasihat jadi hukumnya sah sah saja, tetapi kalau dia mendapatkan masjid lain yang jauh dari hal-hal seperti itu, maka itu akan lebih baik soalnya. Nah, hmm. nggak nah, apa-apa, ya ini lebih mending karena dari sisi, uh, nah. <tuh> ya. Barakallahu taala. Dina sehatin takmirnya. Namanya apa? Mungkin ada yang lainnya, sob. Terkait dengan pelajaran khususnya, jangan meleber. Terkait dengan bab-bab yang telah lalu. Ya, tinangan Hmm. Kemarin ada pertanyaan di lapangan ini. kalau setelah itu kan di lapangan. ada lapangan dibuat khusus untuk ketaatan. Ada. Ya, sepak bola. Sepak bola. bola kalau menambahkan aurat dijadikan taruhan. Eh, itu kemaksiatan apa bukan? Ya. Sekarang banyak kan pertanyaan sepak bola Jadikan ajang judi kan? Iya kan? Judi. Nah, baru begitu. Jadi eh, sebaiknya kalau sholat Id di tanah lapang diupayakan tanah lapang itu adalah tempat yang jauh dari kemaksiatan karena sholat adalah ibadah sebaiknya di, diupayakan dan itu bisa insyaallah masih bisa masih bisa bagaimana di sana kita mau sujud mau rukuh sama Allah baru beberapa hari yang lalu dan pekan yang akan datang akan ada kontes rock pentas rock besar-besaran penampilan aurat Kemaksiatan. Orang kalau sudah rock di sana, komer, ya minum komer, ada yang sabu-sabu. Kita mau sujud rukuk di situ, nggak nah, pantas. Maka upayakanlah tempat-tempat yang baik. Saya pikir bisa itu, bisa diadakan. Kalau ada upaya ke arah sana, Insya Allah bisa diadakan. Barakalawwim. E, saya tertarik e, sebuah permasalahan kemarin saya mendengar berita bahwa sekarang hampir 20% rakyat Indonesia berada di bawah garis kemiskinan 20 hampir 20% sekitar 18-19% kalau penduduk Indonesia 200 juta sekarang atau lebih lebih sudah kalau 200 juta berarti 38 juta orang ya, Berada di bawah Garis kemiskinan Coba saya ikuti ternyata hasil Perhitungan itu Bagaimana sampai keluar angka Mendekati 20% Ya ini Berdasarkan penghasilan Yang di bawah 2 dolar Sehari 2 dolar itu berapa? Hah? ya ini sekitar 18 ribu ya turun lebih turun dari itu 15 ribu berarti sebulan sekitar 450 ribu 400 sampai 450 ribu ini masya Allah sudah harga beras sekarang yang 25 kilo itu 100 ribu katakan atau 120 ribu ya? masya Allah beli tempe ya? sama sambal nikmatnya luar biasa saya kira cukup untuk itu nah. Cukup insyaallah nah. Barakallahu hikm Jadi uh, apa namanya Biaya apa lagi? Listrik, misalkan sebulan, bisa dihitung nah. Saya pikir uang 450 ribu Kalau mau hidup yang beneran Sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah, insyaallah cukup Mau dibandingkan dengan kehidupan para sahabat Alhamdulillah 450 ribu Insyaallah gak akan pernah dia sehari gak makan Insyaallah Rasulullah SAW pernah beberapa hari Kesulitan cari makanan Tiga bulan berturut-turut Tidak bisa masak ya. Tiga bulan berturut-turut tidak bisa masak Kira-kira kehidupan Rasulullah itu di bawah garis apa? Kira-kira ha? nah. Dan para sahabatnya nah. Yang sering saya sampaikan bagaimana Seorang Abu Bakar As-Siddiq Yang dekat sama Allah Banyak ibadah Keluar malam-malam dari rumahnya lapar ditanya, kenapa kamu keluar wahai Abu Bakar, kata Umar Ustaz saya lapar, gak ada makanan di rumah subhanallah seorang Abu Bakar loh itu yang dekat sama Allah, ahli ibadah ya, takwa ya, bersama nabinya mencari makanan di rumah, gak ada nah, lah kita alhamdulillah nah, alhamdulillah luar biasa kita nikmatnya ada singkong, ada jagung. Nah, ada nasi putih, ambil kerupuk. Ya, makan nikmatnya apalagi hujan-hujan. Ya Allah, asiknya. Nah, ini sangat berbahaya ya, Ekhwan. Sekarang ini saya ingin bercerita ini bukan sekedar berita begitu saja, tetapi nampaknya ada konspirasi yang sangat membahayakan negeri ini, membahayakan bangsa Indonesia, terkhusus kaum Muslimin. Nah, Berbagai macam penelitian dari berbagai macam badan dan lembaga Sekarang terus dicuatkan begini nah, Sehingga Masyarakat tidak pernah merasa puas Rakyat selalu menuntut Bukan sebagai rakyat yang konur Rakyat yang punya sifat kona'ah Merasa cukup nah, Mendidik masyarakat atau rakyat ini Untuk menjadi sebuah masyarakat yang materialistis tidak punya target-target akhirat dan ini bahaya sekali ini pembunuhan karakter rakyat, umat nah, dibuat masyarakat itu terus digunikan kamu, anu loh, belum baik loh kehidupannya coba lihat gaji per hari coba lihat ini, coba lihat kesehatan coba lihat angkutan umum, coba lihat begini BBM naik, ini terus masyarakat dicicili dengan seperti ini sangat berbahaya kalau masyarakat tidak dididik dengan Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah air cukup Alhamdulillah tidak seperti di masa Rasulullah SAW harus mengambil air dari suatu tempat dengan himar, dengan keledai dibawa ya, untuk minum ya, untuk mandi kita Alhamdulillah nah gali tanah begini 4, 3, 5 meter keluar air syukur kepada Allah. Jadi sebab musibah terbesar bagi bangsa ini adalah karena bangsa ini tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab terbesar. Karena tidak bisa bersyukur, cenderungnya bermaksiat. Cenderungnya melanggar Allah. Nah, sehingga memang terus dilanda oleh musibah, terus dilanda. Oleh... Belum selesai berbicara musibah yang kemarin, bagaimana jalan keluarnya, bagaimana mengatasinya, para pengungsi uang makan mereka, uang rumah mereka uang kesehatan mereka, uang pendidikan mereka belum selesai datang musibah berikutnya berikutnya, sementara musibah yang akan datang sedang menunggu nah. lah perlunya bangsa ini dididik menjadi bangsa yang kenur kenur penuh dengan sifat konaan lah ya pantas, uang 450 ribu sebulan tak akan cukup. lah uang targetnya macam-macam, target kehidupannya itu macam-macam. biaya untuk anak ustadz, Loh, ah, biayanya apa ya, anak, anak di samping makan kan butuh mainan Ustaz mobil-mobilan, ya ini. dulu kita masih kecil dibuatkan mobil-mobilan dari kulitnya jeru, apa jeruk bali dulu, lah. ya, dibuatkan rodanya ini kasih pakai pitting, seret. Cukup, apalagi kalau cerita bertanya kepada bapak-bapak kita yang sudah berumur, ya, masya Allah, di masa kecil mereka para bapak-bapak kita itu bisa main, ya. alhamdulillah, dibuatkan mainan dari apalagi, kira-kira mobil-mobilan. Kebutuhan di sini ada bapaknya Pak Bambang ini. Mainan dari apa, Pak dulu, Pak? Kedepok pisang di sana? Ha? Perpohonan Lep pisang buat. Kuda-kudaan, Masya Allah Jadi kuda-kudaan Alhamdulillah, enggak harus ke matahari Enggak harus ke ini dan itu Ya ini yang bikin biaya besar Diajari anak-anak seperti itu Anu pak, ingin kapal terbang? Sini, kapal terbang Buatkan Selesai Nah, Apa sih? Yang penting anak itu tidak nakal Ke arah yang positif ya, Sudah ini penting Anak-anak minta video game Minta ini, minta itu Nah, Ya pantas, tidak cukup 450 ribu nah, Barakallahu walaikum Laih Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Orang paling takwa seperti itu Sebelum meninggal dunia Sempat menggadaikan baju perangnya Untuk pinjam gandum Subhanallah nah, Kalau kita kan menggadaikan sepeda motor Untuk beli TV Misalkan Ya Menggadaikan cincin atau kalungnya istri Untuk misalkan apalah Dari perkara-perkara yang sifatnya sekunder Rasul, Nabi ini ya, Kalau doa itu langsung dikabulkan oleh Allah ya. Ini Nabi S.A.W Menggadaikan pakaiannya untuk apa? Untuk dapat gandum yang mau dimakan Alhamdulillah Alhamdulillah Kita ini syukur nah, Syukur Nikmat Dia masalahnya seperti itu. Dia ada pada istri juga minta macam-macam minta emas, minta ini, minta itu. Nah. Ya, minta cincin. Buat apa emas dan cincin? Ya kalau ada resepsi sana gimana? Ya jangan diizinkan istri pergi ke resepsi berdandan dengan pakai minyak wangi, enggak boleh dilarang dalam syariat Islam perdangan seperti itu suruh di rumah istri BB kamu jadi wanita yang salihah. Belajar tentang Islam, merawat suami, merawat anak. Ya. Begitu. Lah kalau targetnya macam-macam, istri juga minta HP. Sudahlah, untuk beli kangkung enggak perlu HP. Untuk masa alhamdulillah. Ya anu Ustaz ketinggalan zaman. Nah, ini, ini ini racunnya masuk ini. Nah. Ini racunnya yang di benaknya harus dibersihkan ini harus diobati. Nah, kalau masyarakat kita masyarakat di Indonesia ini dididik seperti ini, ya, Insya Allah negeri ini negeri paling makmur. Nah paling makmur, nah, Alhamdulillah. Nah, jadi uh, ini suatu hal penting pada hari hari ini apa? Terus dikencarkan yang seperti Melalui berbagai macam media Soalnya mungkin ada yang perlu disampaikan Nah Pertanyaannya terkait dengan adanya praktik-praktik perdukunan, apakah para dukun itu sadar bahwa ternyata dia itu dalam upayanya merealisasikan program yang dia canangkan? Ya? Apakah dia sadar bahwa dia itu bekerja sama dengan Jin? Nah, jawabannya adalah mayoritas mereka sadar tetapi sebagiannya nggak sadar, sebagiannya meyakini bahwa itu adalah pertolongan Allah, itu adalah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Jadi sebagian mereka paham bahwa mereka bekerja sama dengan jin, nah. karena dia tahu hal-hal yang menunjukkan bahwa di situ ada jin bisikan-bisikannya. Dan yang semisalnya. Tapi sebagian mereka tidak sadar. Dia meyakini bahwa itu adalah murni pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Yeah. Apakah ada kemungkinan berjualan Untuk, kemungkinan untuk dia memunyai kan dia, dia Dalam perkara bis untuk kolam lain Dia semangat hmm. Misalnya syirik asur apa Hmm, Nah Kalau masalahnya itu sangat samar sekali dan dia meninggal dunia di atas perkara itu yang belum dia ketahui, ya. mudah-mudahan Allah masih mengampuninya ya Allah tabarullah tabar. Nah, jadi pertanyaannya adalah, Allah Akbar, Allah Akbar. seorang sudah belajar dia banyak bicara, belajar fiqih, belajar tentang aqidah, tentang hadis, tentang tafsir tapi ternyata dia jatuh dalam perbuatan syirik aswar syirik itu kan terbagi menjadi dua ya akbar dan aswar syirik besar dan syirik kecil syirik besar macam-macamnya banyak minta-minta kepada -minta selain Allah minta rezeki kepada jin ya. dan yang lainnya sihir itu syirik akbar nah, syirik aswar pun macam-macam diantaranya ria ria ya diantaranya tapi ada beberapa bentuk syirik yang mungkin seorang bisa gak sadar bahwa itu adalah syirik asral Di antara bentuk syirik ashor Di antara bentuknya adalah Menyatakan apa, Kalau bukan karena dokter itu Saya tidak bisa sembuh dari penyakit ini Kalau bukan karena dokter itu Mungkin penyakit saya sudah tidak tertolong lagi Dalam keadaan dia meyakini bahwa Allahlah penyembuhnya. Allah yang menyembuhkan. Hanya Allah saja yang menyembuhkan. Namun, dia ucapkan dengan ucapan seperti itu. Bukannya dia mengucapkan, Alhamdulillah Allah telah menyembuhkan saya melalui perantara dokter ini. Masya Allah, dia baik. Ya. Tapi yang dia ucapkan, kalau bukan karena dokter ini. Pak dokter itu, Masya Allah, dia, pak dokter itu, wah. Luar biasa dia nah, Ini syirik asrar Bentuk kesyirikan yang kecil Dan sudah kita bahas bahwa syirik asrar itu Rankingnya ya, Di atas dosa-dosa besar yang lainnya selain syirik akbar Di atas dosa minum komer Di atas dosa judi Di atas dosa perzinahan Walaupun diberi nama asrar diberi nama dengan syirik kecil Diberi nama dengan syirik kecil hanya sebatas untuk membedakan bahwa di sana ada yang namanya syirik akbar. Bukan berarti bahwa syirik kecil itu ringan dosanya, tidak. Dia besar. Nah, posisinya di atas dosa-dosa besar yang lainnya. Di atas korupsi. ya, Di atas korupsi. Ya. Di atas mencuri. Itu syirik aswar. Ya. Sehingga kita tidak boleh main-main dalam masalah syirik aswar itu. Kadang-kadang seseorang itu tidak merasa Di antara bentuk syirik ashar Di antara bentuknya adalah Dia mencaci Masa atau waktu Misalkan dia mengatakan Memang apa Kalau hari Jumat ini memang Sial gitu. Dengan keyakinan dia yakin bahwa Rezeki itu hanya Allah saja yang menentukan Tapi dia menyatakan seperti itu Kalau hari Selasa ini Jualan es mesti tidak laku sudah. Nah. Yang dicaci hari apanya? Hari Selasa. Ya. Nah. Wah kalau hari rebu pasar sepi sih, nah. pasar sepi. Nah. Yang dicaci hari rebunya. Lah nah, ini termasuk syirik asgar. Kalau dia masih meyakini bahwa Allah yang menentukan rezeki, tetapi dia terucap ucapan seperti itu. Nah. Namun kalau dia meyakini bahwa memang hari itulah Ya, hari tersebut yang menentukan datang tidaknya sebuah rezeki. Maka ini syirik akbar. Ya. Sehingga tergantung kepada keyakinan yang ada di dalam kalbudia. Nah, kalau seperti itu bentuknya tadi, maka itu tergolong syirik ashar Tergolong syirik yang kecil. Nah, ya, kalau orang minum khamr Misalkan kalau harus diazab oleh Allah paling seribu tahun, kalau syirik asor ya paling lima ribu tahun lah. Gitu. Itu contohnya kalau seandainya sorok di apa diharuskan diazab oleh Allah nanti, nggak nah, lama. Ya lima ribu tahun lumayan kan ya. Nggak mau kasih apa untung rokok aja satu detik aja nggak kuat kita. Uh panas satu detik aja. Nah, ya. lah ini api. Nar, api akhirat Selama ya lima ribu tahun Nah Para hadirin yang saya muliakan Syirik aswar seperti ini posisinya lah, Kalau seandainya ada seorang yang Bukan orang awam, dia belajar Sudah Masya Allah, mengerti tentang tauhid, Belajar akidah, belajar fiqib Belajar hadis, belajar Quran ya. Tapi suatu hari Terucap yang seperti itu Nah ucapan-ucapan yang mengandung makna syirik ashghar. Apakah dia diberi uzur kalau dia meninggal dunia di atas pernyataan itu? Kalau dia seorang yang mengerti dan belajar serius dalam masalah yang terjadi masih padanya perbuatan seperti ini dikhawatirkan dia tidak diberi uzur dalam pengertian bahwa nanti di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan memperhitungkannya kalau Allah mau mengampuni Karena murni rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Kalau Allah mau mengazab dia Karena keadilannya Allah subhanahu wa ta'ala Maka dari itu Pertanyaan ini sebenarnya bersumber Sebuah kejadian Nah, rupanya ada yang terucap Seperti itu nah, Maka dari itu Pentingnya kita untuk berhati-hati Syirik Apalagi yang asor Itu tidak terasa kadang-kadang selain riak lo ya kalau riak itu terasa kita kalau kita neriak kadang-kadang oh tadi sholat saya riak oh tadi saya baca Quran riak itu terasa jiwa dia merasakan itu oh saya karena ingin dipuji oh saya ingin dikatakan masya Allah bacaannya bagus atau ilmunya banyak itu terasa tapi kalau syirik aswar seperti itu kadang-kadang tidak terasa seperti yang tadi dia menyatakan masya Allah Ya. seperti ini mensejajarkan Allah dengan Rasul s.a.w. bagaimana pernah diucapkan oleh seseorang nah. itu lafad seperti ini adalah tergolong syirik asur misalkan seorang ya. menyatakan, jika memang Allah kehendaki dan dikehendaki oleh kamu mensejajarkan kehendak seorang makhluk dengan kehendak Allah. Padahal dia di kolbudia di, di hatinya dia itu berkeyakin bahwa Allahlah yang memiliki kehendak secara mutlak. Lafadz seperti ini dijelaskan oleh para ulama bahwa ini tergolong apa syirik aswad. Yang benar bagaimana jika memang dikehendaki oleh Allah kemudian kamu menghendakinya. Jadi dengan kalimat kemudian ini nampak sekali bahwa kehendak manusia ini kehendak makhluk tersebut di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. masa enggak boleh Ustaz bilang seperti itu? Lah ini terjadi di masa Rasul. Terjadi di masa Nabi. Ketika ada seorang menyatakan insya Allah, wa syaa Muhammad. Jika memang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul mendengar ucapan ini, marah Rasul katakan bahwa jika dikehendaki oleh Allah satu-satunya marah Rasul SAW. padahal yang disejajarkan dengan ucapan itu siapa? Nabi bukan sembarang makhluk manusia termulia toh Rasulullah marah ucapan itu diluruskan oleh Nabi dibenarkan ya. dibenarkan dalam keadaan beliau marah jadi kita pun berhati-hati di dalam berucap jangan sampai ada Ucapan atau kalimat-kalimat Yang kita keluarkan dari lisan kita ini Mengandung unsur-unsur Kemaksiatan Mengandung unsur-unsur persenjajaran makhluk Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu'alam bissawab. Tapi kalau dia jahil Dia seorang awam Yang tidak mengerti mudah-mudahan Allah Memberikannya udur Namun sebagai seorang pelajar Seorang yang menuntut ilmu Mengkhawatirkan sekali kalau masih terucap Darinya Hal-hal yang seperti itu, walahu alam, di sabab nafsur akhir. Abah, tiwalah ya. Surat Yusuf. Eh. Surat Yusuf tu buat kalau anaknya ganteng, bukan untuk surat yang lain. Surat Nisa mungkin. Ah, ah. Eh. Tiwalah ya. Itu adalah makna tiwala sebagaimana pernah kita bahas. Sesuatu yang sengaja dibuat, ya, biasanya oleh para dukun dalam rangka untuk menjadikan sang istri cinta kepada suami atau suami cinta kepada istrinya. Ini dalam istilah syariat Islam diberi nama tiwala. Kalau di sini apa namanya? Apa? Pelet, ya. Itu namanya tiwala lalu bagaimana kalau tiwalanya ini pakai ayat Al-Quran misalkan supaya suaminya cinta baca surat Yusuf ya. di surat Yusuf itu kan ada kisah bagaimana ya. Ini dibaca surat Yusuf Loh, kenapa kamu baca surat Yusuf sering-sering baca surat Yusuf supaya suami saya tidak nyeleweng Suha supaya suami saya cinta subhanallah nah. tapi yang saya tahu bahwa orang yang baca surat Yusuf biasanya wanita yang sedang hamil supaya anaknya ganteng kayak Nabi Yusuf, nah ya. supaya anaknya ganteng katanya, nah, Nabi Yusuf kan ganteng sampai dibilang ini bukan manusia di malaikat ini, ya, karena gantengnya Nabi Yusuf, nah jadi di sini ada yang mirip, nah <tuh> bingung ini nanti siapa ya saya jangan jangan, <tuh> jadi Barakallahu Fikum bagaimana kalau sesuatu itu tadi dari Al-Qur'an. Kalau tiwalah kan dibuat dukun ya. Misalkan diambilkan rambutnya suaminya yang ada di sisir ya atau dengan cara apalah ya. Sesuatu nanti ditaburkan di makanannya suami atau minumannya suami supaya suaminya cinta ya. Melihat istrinya kayak Zulaikha. Nah. Jadi seperti itu. Kalau dengan cara membaca surat Yusuf. Apakah dibenarkan jawabannya sama sekali tidak dibenarkan lu baca Al Qur'an lo Ustaz. Iya baca Al Qur'annya baik nggak ada nggak baik baca Al Qur'an itu baik tapi niatnya apa kalau niatnya seperti ini nggak benar kalau ini benar dan ini baik niscaya pasti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberi contoh kepada kita pasti Abu Bakar As Siddiq dan Khulafaur Rashidin Umar Uthman dan Ali Aisyah dan yang lainnya akan memberi contoh kepada kita kalau enggak dicontohkan oleh mereka orang-orang terbaik cepat-cepat tak -cepat, tinggalkan cepat-cepat dijauhi nah, supaya kita selamat dikumpulkan sama Rasul dikumpulkan bersama Kullab atau Syedin nanti di akhirat. Jadi jawabannya tidak boleh walaupun pakai Al-Quran baca surat apa lagi? Apakah termasuk syirik perbuatan seperti itu? Nah tergantung keyakinannya. Tergantung keyakinan dia eh, Tapi setidaknya setidak eh, Insya Allah tidak tergolong syirik Namun eh, Perbuatan yang diadakan dalam Islam Nah sesuatu yang diadakan nah, Wallahu'alam Bissawab Mungkin karena waktu sudah Memasuki waktu buhur Insya Allah kita akhiri kajian hari ini Dan mudah-mudahan kajian yang akan datang Kita akan melanjutkan bab Baru eh, Babul istighasa InsyaAllah wa ta'ala Wa sallallahu wa sallam Wa barak ala nabina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam